Perhatikan ya. Poin yang selanjutnya kata Musnif di sini nasbul fiil al mudari, iaitu menasobkan fiil mudari, bab tentang nasobnya fiil mudari. Kapan sebuah fiil mudari itu dibaca nasob? Alhamdulillah. Dan ingat ya, ini disebutkan dengan nasab, tidak harus difahami mutlak dengan fathah itu enggak harus. Baam karena tanda-tanda nasab itu ada bermacam-macam. Alhamdulillah. Bisa jadi dengan fathah sebagai tanda asli, atau bisa jadi selain dari fathah dengan pengganti-penggantinya. Alhamdulillah. Lihat, yunsobu al-fi'lu al-mudhari'u iza sabakot hu ad adatunasbin. Fi'il mudhari itu dinasobkan apabila alat yang menasobkan itu mendahulunya. Apabila maksudnya dia didahului oleh alat atau amil yang menasobkan dirinya. Jadi apabila ada fi'il mudhari didahului oleh sebuah amil, yang amil ini memang tugas dia, fungsi dia adalah menasobkan fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari di situ harus dibaca nasob. Terserah dengan fathah atau pengganti dari fathah sesuai dengan keadaannya. Wa Wa'adawatun nasbi dan alat-alat atau amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari. Kata beliau, An, lan, kai, hatta, lamu ta'lil, lamu juhudi, izan. Fa'u sababiyah. Ada delapan di sini ya. Ada an, lan, kai, hatta. Kemudian lamu ta'lil. Kemudian lamu juhud. Kemudian izan. Kemudian fa'u sababiyah. Fa'u sababiyah. Beliau contohkan di sini. Lihat. An mislu yajibu an taf'ala khairan. Ya, wajib an taf'ala khairan. Engkau itu melakukan kebaikan. Ya. Ini fungsinya an. Ya, yajibu an taf'ala khairan. Fi mudhari di sini fa'ala yaf'alu, ini dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Ya, tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa dibaca nasab karena didahului oleh salah satu dari amil yang menasabkan fiil mudhari yaitu an Dan lihat, disebutkan ya, tentang fungsinya an. An, termasuk dari amil yang menasokkan. Di antara fungsinya, menjadikan fiil mudhuri itu bermakna istikbal. yang pertama ya. Fungsinya an itu pertama menjadikan fiil mudhari di situ pasti bermakna istiqbal. Sehingga kita enggak bisa menterjemahkan dengan makna hal. Paham? Karena asalnya fiil mudhari bisa memiliki dua waktu. Bisa bermakna waktu hal dan bisa bermakna waktu istiqbal. Namun kalau fiil mudori sudah kemasukan an maka dikhususkan dari makna fiil mudori di situ bermakna istiqbal. Itu diantara fungsi an. Tegas pemerusuknya, alah. Siva. Rum, uh -huh. itu diantara fungsi dari an, menjadikan fiil mudari itu bermakna istiqbal Terus fungsi yang kedua, perhatikan. Dari fungsi an, ketika ada fiil mudori kemasukan an, maka an dan fiil mudori bisa ditakwil ke masdar sorih. Di antara fungsi yang kedua dari an ketika masuk kepada fi'il mudhari. Itu menjadikan an dan fi'il mudhari itu bisa ditakwil ke masdar sori, Bisa dipindahkan ke masdar sori. Seperti lihat contoh. Uridu an azhaba. Saya ingin pergi. An azhaba ini an dan fi'il mudhari nya. Masdar mu'awal. Jumlah ini, fi'il mudhari ini karena sudah kemasukan an maka menjadikan fiil mudhari ini bisa kita takwilkan kita pindahkan ke masdar sori ya menjadi uridu az -zihabah. saya ingin pergi ya uridu az -zihabah. ya saya ingin pergi Itu ambil yang pertama. An. Paham? Menjadikan makna fiil mudhari bermanak siqbal. Dan. An ditambah fiil mudhari bisa ditakwil ke mas darfari. Ya. Bisa ditakwil ke mas darfari. Kemudian ingat, dari permasalahan an, ini nanti sering terjadi beberapa masalah. Di antaranya, apakah an itu bisa masuk kepada selain daripada fi'il muthori? Bisa enggak an itu masuk pada fi'il madi? Atau bahkan bisa enggak an itu masuk pada fi'il amr? Jawabannya, an masih memungkinkan masuk kepada selain fi'il mudori. Afun. Seperti yang pernah dilalui ketika praktik membaca. An ini masih bisa untuk masuk kepada selain fi'il mudori. Namun, i'robnya nanti di'rob secara mahal, secara kedudukan. Contohnya seperti, sarroni anna jahat warikun. Ya, Sarroni anna jaha tarikun Najaha film adik Barroni annajaha torikun. Membahagiakanku. Torik itu najaha. Berhasil. Lihat. Najaha. Ini fi'il madi. Namun kemasukan an amil nasab Maka Iropnya nanti di sini. Najah fi'il madin mabaniun alal fathih fi mahalli nasbin. Menduduki kedudukan nasob. Karena apa? Karena kemasukan an sebagai amil nasof. Ya, karena kemasukan an sebagai amil amil nasof. Apa Jadi kalau misalnya kan kita dapati nanti ada fiil madi yang kemasukan an, maka tidak perlu diherankan atau tidak perlu kebingungan. Kenapa? Karena an sebagai amil nasof ini masih bisa masuk kepada selain dari fiil mudhari. Ya, biasanya masuk kepada fi'il madi. Dan kalau masuk kepada fi'il madi, i'rab fi'il madi itu i'rabnya secara i'rab mahal. Saroni an najaha tariqun. Ya? Membahagiakanku, Tariq itu berhasil. Nanti an harfun nasbin wa istiqbalin najaha fi'lumadin mabniun 'alal fath fi mahalli nasbin menduduki kedudukan nasab. itu cara i'rabnya ya. Jadi an boleh masuk kepada right. selain dari fi'il mudhari. Kenapa? <Syukur> <Syukur> <Syukur> <Syukur> <Syukur> Najaha fi'lu madin mabniun 'alal fathhi fi mahalli Nasbin menduduki kedudukan Nasok Kemudian dari poin masalahan ada an zaidah an azzaidah an yang sifatnya tambahan tempatnya yang pertama Terletak setelah lama... Contohnya akrom tu atau libah lama kita ini tempat yang pertama ya lihat anzaida sifatnya nanti kalau datang dalam sebuah kalimat itu tidak beramal. Paham? Dia itu tidak beramal. Seperti akramtu ath-thaliba lammaan ijtahada. Saya memuliakan seorang penuntut, seorang pelajar lammaan ijtahada tatkala pelajar itu bersungguh-sungguh. Di sini an tidak menasobkan fi'il madi setelahnya. Fi'il madi di sini. Fi'il madin mabniun alal fatih. Tidak ada fi'il mahali nasbin. Kenapa tidak beramal an di sini? Karena telah didahului oleh lama. Ketika an didahului oleh lama, an di situ za'idah. Tambahan. Tambahan. Tidak melakukan amalan seperti tugasnya. Tidak menasobkan fi'il mudori. Atau tidak menasobkan fi'il madi secara mahal. Kalau an didahului oleh lama, maka an di situ za'idah. Sifatnya tambahan tidak beramal. tempat yang kedua kapan an itu bermakna za'idah tidak beramal faham setelah kosam dan lau seperti wallahi an lau da'autani La ajab Terletak setelah kosam, berarti an setelah kosam dan lau berarti pertengahan dia. Setelah kosam, setelah an, nanti ada kata lau. Seperti, wallahi. An lau la da'autani, la'ajabtu. Demi Allah, seandainya engkau mengundangku, la'ajabtu. Maka saya akan menjawab undangan tersebut. Saya akan menghadirinya. Ya. Wallahi an lau da'autani. An di sini tidak menasobkan, tidak beramal. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia terletak antara kosam Wallahi dan antara lau. Wallahi An lau An tidak beramal. Dia hanya zaida saja, tambahan saja. Clar? Sehingga? Da'au tani di sini adalah fiil madi. Ya, dia adalah fiil madi yang tidak dikatakan fi mahlinas nasbin. dengan alasan kemasukan an tidak. Kenapa? Karena an di sini hanya za'idah, sekedar tambahan, sehingga tidak memberikan pengaruh atau tidak mengamili kata setelah dia. Dia tidak beramal. Ya, untuk kata setelahnya. Sekarang yang kedua Oke. Lan Musonif mencontohkan Lan atruqas sholat al-fajri Saya tidak meninggalkan sholat Fajar, sholat subuh Pahami diantara fungsi lan fungsi lan itu menjadikan fi'il mudhari tukhussisu al-mudhari oleh istiqbal. Itu menjadikan fi'il mudhari istiqbal. Itu menjadikan fi'il mudhari bermakna istiqbal. Itu fungsi yang pertama. Kemudian, menafikan perbuatan itu terjadi di waktu istikbar. Ini fahami fungsinya ya. Sehingga ketika nanti menerjemahkan, kita faham. Mau dibawa kemana penggunaan LAN tersebut. Fungsi dari LAN yang pertama, Menjadikan mudori Bermakna istiqbal Yang kedua Menafikan perbuatan itu Terjadi di waktu istiqbal Contoh lan atruka as Ini fungsinya menjadikan fi'il mudhari bermakna istiqbal tidak tidak boleh diterjemahkan makna hal ya Yang kedua, menafikan perbuatan itu, perbuatan yang ada pada fi'il itu, pada fi'il mudhari itu terjadi di waktu istiqbal Lan atroka asolatah. Ya, saya tidak akan meninggalkan solat. Tidak akan. Perbuatan meninggalkan itu terjadinya di istiqbal. Namun karena kemasukan lan, perbuatan meninggalkan itu ternafikan dari diri saya. Di waktu yang istiqbal, perbuatan meninggalkan sholat ini ternafikan dari saya. Sehingga saya tidak akan meninggalkan sholat. Atau kalau dalam kitab kita, Lan atruka sholat al-fajri. Saya tidak akan meninggalkan sholat subuh. Sholat fajar. Dan ingat, ketika dia ucapkan itu, dia itu tidak sedang berada di waktu hal. Faham? Oh bukan menjadikan fi'il mudhari nanti itu bermakna hal tetapi menjadikan fi'il mudhari itu bermakna istiqbal saya tidak akan ya saya tidak akan meninggalkan salat fajar itu fungsi darilan. ya menafikan fi'il mudhari waktu menjadikan fi'il mudhari bermakna istiqbal yang pertama Bermakna yang akan datang, dan ukuran untuk waktu istikbal itu, ukuran paling cepatnya adalah setelah seseorang berbicara. Setelah kita mengucapkan perbuatannya itu terjadi, itu ukuran. Atau di waktu yang akan datang, beberapa menit kemudian, itu juga dinyatakan istikbal. Jadi seukuran ketika setelah diucapkan pembicaraannya baru terjadi, itu sudah dikatakan istikbal. Bukan ketika kita ucapkan perbuatannya sedang terjadi, itu namanya waktu hal. Atau bukan ketika kita ucapkan perbuatannya telah terjadi, itu namanya madi. Ukuran dikatakan waktu istiqbal itu setelah berbicara dia terjadi. Baik bersambung langsung atau nanti terselang dengan beberapa menit, beberapa beberapa waktu. Kemudian itu dinamakan dengan nama istiqbal. Dan yang perlu dipahami ya, perlu difahami dalam uslub bahasa Arab, fungsi dari lan ini itu bukan menjadikan hukum yang ada pada fi'ilnya itu bermakna takbir selama-lamanya bukan. Tapi fungsinya hanya untuk penguat. Jadi lan ini fungsi penafiannya untuk penafian penguatan. Bukan penafian selama-lamanya abad bukan. Faham maksudnya? Ketika saya mengatakan lanat rukas solat al fajri atau misalkan lanat rukas solat, saya tidak akan meninggalkan solat. Itu bukan berarti saya nafikan dari diri saya selama saya hidup solat itu ada yang tidak ada yang apa ni tidak akan pernah tidak saya kerjakan selalu saya kerjakan. Enggak. Karena mungkin ada masanya nanti ada solat yang solat fajar itu saya tinggalkan. Entah karena uzur, karena sakit, karena ketiduran, atau yang lainnya. Sehingga fungsi dari lan itu untuk memberikan penguat dalam penafian. Bukan menunjukkan makna ta'bid abadan. Faham ini? Maksudnya ketika ada seseorang mengatakan lan atrukas sholata. Saya tidak akan meninggalkan sholat. Itu jangan kalian fahami selama-lamanya, seumur hidup dia dia tidak pernah meninggalkan sholat maksudnya dia selalu mengerjakan sholat, gitu. enggak mungkin ada waktunya nanti mungkin dia futur ataupun dia tidak ngaji lagi paham? sehingga ketika dia sudah mulai futur sholat itu dia tinggalkan misalkan itu bisa terjadi makanya fungsi lan itu bukan menjadikan fi'il mudori bermakna takbir tapi hanya penguat saja fungsi lan itu untuk memberikan penguat saya ini, insya Allah tidak akan meninggalkan sholat. Tapi apakah pasti seumur hidup saya ada sholat yang tidak saya tinggal? Ada, ada, ada sholat yang selalu saya kerjakan. Tidak menjamin. Kalau dia istiqomah, maka tidak akan pernah meninggalkan sholat. Namun kalau tidak istiqomah, futur mungkin ada sholat salah satu dari sholat yang dia tinggal tinggalkan. Entah karena juga mungkin lupa, atau karena ketiduran, atau karena yang lainnya. Itu fungsinya lan. Nah dari uslub bahasa ini, kita bisa pahami bahwasanya ketika mendapatkan sebuah kata fi ilmu dhari yang kemasukan lan, itu jangan pernah menjadikan hukum yang ada di dalamnya selalu terjadi. Saya tidak pernah meninggalkan sholat. Bukan berarti kalian pahami selama-lamanya saya ini tidak pernah meninggalkan sholat. Ya. Jangan difahami seperti itu. Karena mungkin ada keadaan nanti yang menjadikan seseorang itu meninggalkan sholat. Itu bisa terjadi. Ah itulah fungsinya lan, bukan untuk takbid tapi untuk takkid, untuk penguat. Ya, untuk penguat bahwasanya saya ini tidak mau meninggalkan salat. Makanya kalau kita buat ringkasannya, perhatikan ya. Di antara fungsilan, yang pertama sebagai penafian. menafikan Sebuah fi'il itu terjadi Sebuah perbuatan itu terjadi Ini fungsi yang pertama dari lan Dan fungsinya ketika dia masuk Penafian itu tidak bersifat selamanya Tapi bersifat penguat Fungsi yang kedua dari lan, menasobkan. Dan itu jelas ya. Lan atruka, fiil mudore atruku menjadi atruka dia nasob. Yang ketiga, menjadikan fiil mudore bermakna istiqbal. Ini. Fungsi dari lan. Pertama, bermakna penafian. Tapi penafian ini tidak bersifat selamanya. Tapi hanya bersifat penguat. Yang kedua, fungsi dari lan menasobkan. Dia menasobkan fi'il mudori. Dan itu jelas. Lan atruka, atruka nasob dengan fathah. Kemudian, menjadikan fi'il mudori bermakna istiqbal. Dan itu jelas. ya Tugasnya lan adalah salah satunya. Menjadikan... Fi'il mudori itu bermakna istiqbal. Nah, seperti kita buat contoh seperti ini ya. Saya tidak suka jengkol. Itu tidak bisa difahami selama kalau istri saya membuat Sayur-sayur jengkol, itu jangan kalian faham, saya tidak akan memakan. Mungkin ada keadaan nanti, saya makan. Misalkan apa? Tidak ada lauk lain. Tidak ada sayur lain. Disuruh masak, misalkan dia tidak mau, maunya itu saja. Ya sudah, mau tidak mau, saya harus makan. Nah, fungsinya lan seperti itu. Tidak menunjukkan fiil yang tidak terjadi itu selamanya tidak terjadi. Enggak. Ada keadaan yang nanti, di mana dia bisa terjadi. Kenapa? Karena fungsi lan itu hanya memberikan penguat saja. Bukan untuk menjadikan kejadian itu mu'ab badan selama-lamanya tidak terjadi, enggak. Saya tidak suka jengkol, ternyata dua hari kemudian ada tetangganya bawakan jengkol, dia makan. Lo kenapa kamu makan jengkol? Katanya nggak suka jengkol, kecuali jengkolnya itu dicampur sama ayam misalkan. Saya makan, Entah. makanya fungsilan itu bukan bersifat selamanya tapi bersifat untuk memberikan penguat pada sebuah fiil itu tiga fungsinya ya Kemudian yang ketiga. Di sini Musonif mendatangkan setah. tentunya disebutkan sama beliau di sini hatta ya bislu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi ajmain tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai atau hingga aku itu lebih dia cintai min walidihi daripada orang tuanya Wawaladihi dan daripada anaknya wana siajimain dan manusia seluruhnya. Lihat poin permasalahannya hatta akuna aslinya karena yakunu. Terus kalau kita tasrif mudori ke bawah nanti mendapatkan akunu. Alhamdulillah akunu kemasukan hatta menjadi hatta akuna. Hatta di sini menasobkan fiil mudori. Ya, hatta Menasabkan fiil mudhari akhirnya sudah disebutkan di situ ya. Yang keempat Kai. Kai termasuk dari amil nasob yang menasobkan film dori. Kalau lihat urutannya harusnya Kai dahulu ya. Kalau urutannya sebenarnya seperti itu ya. Cuman dalam contoh Musonit mendatangkan hatta terlebih dahulu kemudian Kai. Tengapivarit. Kalau dalam pembagian aslinya, amil nasab itu terbagi dua, ada yang asli, ada yang furu, ada yang cabang. Paham? Amil nasab itu dibagi menjadi dua, ada yang asli dan ada yang furu. Kenapa dikatakan ada asli ada furu? Karena kalau dia asli, penggunaannya mutlak hanya sebagai amil nasab. Kalau dia furu, penggunaannya masih bisa kepada selain dari amil nasab. Ya. Jadi, nawasibul mudhari Nawasibul Mudori terbagi dua. Ada yang asli, yaitu an, lan, dan kai. Kemudian ada yang furu. Furu itu yang selain daripada itu tadi seperti Hatta, kemudian Lamu ta'lil, lamu juhud, izan, fa' sababiyah, itu adalah furuk. Paham? Jadi amil yang menasupkan fi'il mudori itu terbagi dua ya. Ada yang asli, ada yang furuk. Kenapa dikatakan asli? Karena penggunaannya dia itu hanya pada menasupkan fi'il mudori saja. Kenapa dikatakan furuk? Karena yang furuk ini penggunaannya masih bisa selain daripada amil nasob. Seperti hatta. Hatta itu ada amil nasob. Kemudian ada hatta huruf ataf, Ada hatta juga yang dianggap sebagai huruf jer. Fa juga seperti itu. Fa ada fa sababia yang menasobkan. Ada fa harfu atsid ada faharful ibtidaiya ada semua fungsinya jadi kalau penggunaannya bisa digunakan untuk selain daripada amil nasob, maka dia dinamakan amil nasob yang furuh kalau penggunaannya hanya pada amil nasob saja namanya amil nasob yang asli seperti an, lan dan kai, itu amil nasob asli ya, amil nasob yang asli Ya, jadi selain daripada an, lan dan kai, selain daripada itu semuanya itu uh, furu an, lan, kai sama izan ya afwan sama izan, izan pun masuk empat an, lan, kai, izan. Selain daripada itu dia itu furu. Ya, ada empat. An, Lan, Kai, Sama Izan. Itu asli. Ada pun selain daripada itu. Furuk. Selain daripada itu. Itu Lamu Ta'lil. Lamul Juhud. Kemudian Fa'us Sababiyah. Dan Hatta. Sekarang kita bahas masalah... Masih dari cabang yang asli Kalau kai fungsinya yang pertama menjadikan filmdory bermana istiqbal itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kai dan fiil mudori bisa ditakwil ke Mas ya? Kai dan fiil mudori bisa ditakwil ke Mas Darshori. Namun ingat, ketika dia ditakwil, itu biasanya dibantu dengan harfu jer. Ya, dibantu dengan harfu jer. Seperti ijithatuh kai anjaha menjadi ijithatuh linna jah ini fungsi kaya ketika ada sebuah kata kemasukan fiil mudori kemasukan kai dan dia termasuk amil nasab yang asli itu menjadikan fiil mudori bermakna istiqbal sudah pasti maknanya menjadi makna istiqbal yang kedua Kai dan fi'il mudhari bisa ditakwil ke masdar sori. Paham? Bisa ditakwilkan ke masdar sori. Namun kalau ditakwilkan ke masdar sori, itu biasanya seringnya dibantu dengan harfu jar. Seperti ijtahadtu kai anjaha. Saya bersungguh-sungguh agar saya itu berhasil. Kalau takwil kemasdar sorinya ijtahadtu lin najahi ya ada linya di situ lin najahi ya dibantu dengan harfu harfu jar itu fungsi kai rum menjadikan fiil mudori bermakna istiqbal saya bersungguh-sungguh kai anjaha agar nanti saya itu berhasil bukan sekarang nanti saya itu berhasil berhasil karena filmu dharis ini tertayyin positif bermakna istiqbal tidak bermakna hal lagi. Yang kedua, kai dan filmu dharinya itu nanti bisa ditakwilkan ke masdar tsori. Karena kan dia di sini dianggap sebagai masdar mu'awal Namun ketika ditakwil ke masdar tsori, itu harus dibantu dengan harfu jar li. Ya, menggunakan bantuan huruf jar li. Seperti ijtahadtu ka'an jahah saya bersungguh-sungguh agar saya berhasil menjadi ijtahattu linnajahi. Saya bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk berhasil. Itu fungsinya kai. Fungsi yang ketiga. untuk menjelaskan sebab terjadinya fiil yang fiil sebelum dia Ini yang ketiga fungsinya kai dia itu menjadi sebab untuk menjelaskan sebab terjadi fiil sebelum dia apa sebab saya bersungguh-sungguh di sini? Ijtahadtu. Sebabnya adalah kaian jaha agar saya berhasil. Jadi, kai dan fi'il mudhari' setelahnya itu adalah sebab terjadinya fi'il yang sebelumnya. Jadi kalau ada kai, kita ingin kita mendapatkan sebuah contoh kai misalkan Maka dia itu ingin menjelaskan sebab dari fiil yang sebelumnya seperti dalam contoh kitab kita ya. Anamu mubakkiran kai ushalliya al-fajr. Saya tidur mubakkiran. Itu di waktu lebih cepat, maksudnya tidak terlalu malam. Apa tujuannya? Kai ushalliya al-fajr, agar saya bisa melaksanakan salat fajar, salat subuh. Itu tujuannya. Apa tujuan saya tidur lebih cepat, tidak begadang. Misalkan jam sembilan sudah tidur. Atau setengah sepuluh dia sudah tidur, tidak begadang sampai jam dua belas, sampai jam satu malam. Sebabnya apa? Agar bisa bersegera, cepat untuk bangun melaksanakan sholat subuh. Nah itu fungsinya kai. Fiil, kai dan fiil setelahnya, itu adalah sebab terjadinya fiil sebelum dia. Kenapa fi'il sebelum dia itu bisa ada, dia bisa bersungguh-sungguh, karena dia ingin berhasil. Kenapa dia ingin bangun, ingin apa? segera tidur, cepat tidur, tidak begadang atau yang semisalnya, karena sebabnya dia ingin bersegera, bisa cepat untuk bangun melaksanakan sholat fajar. itu empat amil yang telah kita sebutkan tadi. Ya, dan fungsi-fungsinya dan bagaimana hukum-hukum-hukumnya. Dan ingat semua yang kita sebutkan tadi ini semuanya itu adalah huruf, ya. Semuanya itu adalah huruf. Seperti kai, kalau di i'rab kai harfun asbin mabniun ala sukun, la mahalla minal i'rab, la mahalla laha minal i'rab. Ya. Iztahatu fi'lu fi madin mabniun ala sukun. Faham? Kemudian nanti taknya di situ sebagai fail. Domir, domiru rofin mutasilin. Dia adalah domiru rofa, domiru rofa mutasil. Fi mahali rofin failun. Kedudukannya sebagai fail. Kai, kai harfu nasbin. Ya. Mabniun ala sukun. Dia dimamilikan di atas sukun. La mahallalahu min al-i'rab, tidak ada kedudukannya dari sisi i'rab. Karena huruf itu tidak punya i'rab dalam jumlah. An baru nanti, fi'lum ya. Mansubun wa laamatun nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Tayba? Saya cukupkan dulu, besok insyaallah kita lanjutkan lagi pada amil-amil yang berikutnya. Dari amil-amil fi'il mudori, beserta kita berikan penjelasannya sehingga ketika kita membaca, kita tahu apa fungsi dari setiap amil tersebut. Apa kegunaannya. Dan mengetahui sebab-sebab seperti itu, itu bisa membantu untuk memahami sebuah pembahasan. Memahami sebuah kalimat yang kita lewati. Karena kita tahu fungsi dari setiap amil yang yang ada, tapi ya kita cukupkan dan pindahkan ke praktek membacanya, Insya Allah.